Ya rahim rahimin Allahumma inna nasaluka fahman Nabi'in wa mursalin wa ilhamal malaikati al mukarrabin Allah maghnina bil ilmi wazayina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wajammilna bil afiyah ya rahim rahimin rabbana aatina min dzunka rahmat wa allimna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 mazilna fi fasli thani fi haguki zawj al-wajibah al-zawjah ilan gal Akhir kali kita membahas tentang Sayyidatuna Asma' binti Yazid Ketika bertanya kepada Nabi Akan perihal Keutamaan laki-laki yang tidak didapatkan oleh perempuan Kemudian dijawab dengan sangat indah Oleh Nabi kita Muhammad SAW Kebawasannya pahala taat kepada suami dan bakti kepada suami mengalahkan itu semuanya dan ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar bagi para wanita berkat pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Ghalallahu Taala fi surat ini sa ah, jadi. Akhirnya setelah menjelaskan Jadi kita ulang sedikit Bahwasannya Sayyidatuna Asma binti Zaid Atau binti Yazid Beliau itu datang kepada Nabi Muhammad SAW Lalu Beliau berkata bahwasanya dirinya itu adalah delegasi Atau utusan daripada para wanita semuanya Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti mengadu tentang keutamaan laki-laki yang sulit untuk didapatkan oleh para wanita. Dengan mereka mengatakan laki-laki itu banyak karunia yang didapatkan. Mereka bisa berjihad kalau mereka meninggal, mereka akan berada di dalam tempurung seekor burung yang berwarna hijau. Pada siang hari menikmati isi surga, pada malam hari bergelantungan dengan aris Allah. Para lelaki bisa melaksanakan haji. Yang dikatakan keutamaannya itu, kalau seseorang itu tuntas melaksanakan ibadah haji dan pulang dengan peradikat, membawa haji yang mabrur, maka akan terhapuskan seluruh dosanya. Laki-laki juga bisa bersedekah dengan sebanyak-banyaknya karena mereka itu bekerja dan mendapatkan uang. Sedangkan para wanita, mereka di rumah, menjaga harta mereka, menjaga anak-anak mereka. Para lelaki, apakah perempuan yang di rumah itu juga mendapatkan bagian daripada apa yang telah didapatkan oleh para lelaki. Nah, itu yang ditanyakan. Akhirnya oleh Nabi asalam dijawab. Fagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ablii man laki ti mina nisa. ta'at az-zawji wa atirafan bi hakhe ya'adiludalika. Sampaikan kepada siapapun yang kau ketahui. Yang kau temui daripada perempuan, bahwasannya taat kepada suami dan mengakui akan haknya. Coba lihat di sini dikatakan Nabi Asam taat kepada suami dan mengakui akan haknya. Kalau taat kepada suami semua tahu, tapi mengakui dengan haknya bukan semuanya yang tahu. Ini banyak di antara kita. Banyak diantara para wanita kaum muslimin sekarang, yang mereka itu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bahkan mengatakan kepada kerabat-kerabatnya, bahkan tidak jauh para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Kamu jangan mau dibodoh-bodohi suami kamu. Kamu harus menjadi seorang wanita yang begini, begitu, kamu kuasai hartanya, mu harus dominan dalam mengurus rumah tangganya dan lain sebagainya nah, ini adalah maksud daripada hadis nabi saw. Kenapa cuma bukan cuma taat kepada suami yang diperintahkan oleh nabi yang dikaitkan dengan pahala yang besar itu adalah taat kepada suami ditambah lagi mengakui akan haknya mengakui akan haknya itu adalah sifat proporsional yaitu apa Setiap orang yang mengakui kelebihan orang lain. Dan mengakui akan kelemahan diri sendiri. Jadi sifat yang semacam itu adalah sifat yang terpuji. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Beritahukan kepada setiap perempuan yang kau temui. bahwasanya jika seorang wanita itu taat kepada suaminya dan mengakui hak suaminya. Bukan tidak mengakui, ini mengakui. Nah, Coba sekarang, para wanita itu dikatakan kamu itu kalah sama suami atau menang. Dikatakan kalah saja, itu tidak mau. Jadi bukan semua yang ngalah itu berarti kalah. Bukan semua yang kalah itu berarti rendah. Bukan semua yang dipimpin itu berarti lebih buruk atau lebih rendah daripada yang memimpin. Tidak, belum tentu. Bukan semua yang terakhir berarti lebih tidak baik daripada yang pertama. Kenapa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir. Tapi justru Nabi Muhammad yang mengalahkan semuanya. Nabi Muhammad yang akan memimpin seluruh Nabi. Nah, oleh karena itu, Nabi SAW itu mengajar kepada kita untuk mengakui. Harus diakui haknya seorang suami itu. Jadi, bukan kewajiban yang dilakukan berlandaskan kepada cinta semata. Tidak. Tapi harus berlandaskan kepada to'atul khaliq, to'atul robb. Jadi harus berlandaskan seperti itu, bukan hanya berlandaskan aku cinta kepada suami, tidak. Tapi harus berlandaskan kepada karena Allah. Kenapa itulah yang kita ikrarkan dalam setiap sholat kita, inna sholati wanusuki wamahiyya. Hmm. Sekarang ngetbeda. Kan sekarang, ungkapan semacam itu cuma dikatakan, tapi tidak diresapi. Dikatakan, tapi tidak dipraktekkan. Dikatakan, tapi tidak dikerjakan. Nah, yang ada, yang diterapkan, bukan seperti itu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Ingat siapa? Telur rendah katanya hidupku, hidupmu sholatku, sodakoku semuanya kerana Allah, kok ingat dia sih? nah sinilah kita katakan sangat bertolak belakangan dengan ajaran Nabi SAW yang sebenarnya dengan iklar yang selalu kita terapkan dalam setiap sholat kita nah, jadi makanya kalau baca zikir itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya diresapi artinya sesuai apa tidak prakteknya La hawla wa la illa billah. Tapi dia merasa ini semua karena dirinya. Itu kan tidak ada rasa api. Tidak ada usaha. Tidak ada upaya. Kita cuma menjalani. Kita cuma menerima. Tidak mencari. Jadi kita itu cuma menerima. Kita tidak perencana. Tapi cuma pelaksana. Jadi semacam itu. Maksud daripada la hawla wa la illa billah. Dibaca la hawla wa la illa billah. Tidak ada tapi nggak dilaksanakan, nggak diterapkan, apa gunanya? Allah mana mani'ah lima ta'it, wala mo'tia lima manat, wala roda. jangan cuma dibaca, diartikan. Ya Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberi. tidak ada satu pun yang bisa memberi jika engkau mencegah. Nah, jadi semuanya itu di tangan Allah. Semuanya itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah. Walaupun kita usaha, walaupun kita dibantu seluruh manusia dan jin, tetap tidak berarti apapun. Nah, kenapa nggak diresapian semacam itu? Nah, Karena apa? Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah konsep, walaupun doa konsep. Nah, itu, itu indahnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita diajarkan kalau kita buang air dalam keadaan jongkok. Kenapa? Oh, dari segi kesehatan itu yang terbaik, tuh kan? Nabi Sosan enggak pernah belajar ilmu kedokteran, tapi Nabi Sosan tahu. Nabi telah memberitahukan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman yang namanya fitnah itu akan masuk kepada setiap rumah. Saya Nabi Sosan bertanya kepada sahabatnya, Ata rau nal ya Rasulullah. Apakah kalian melihat? Fitnah-fitnah yang akan terjadi. Ketika tidak Rasulullah? Ini arah. Al-fitnah. Tatra'u ila buyutikum. kal Kalqatar. Aku melihat. Yang namanya fitnah itu. Masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Seperti layaknya turun hujan. Coba lihat turun hujan. Jadi derasnya begitu. Meratanya begitu. Setiap rumah ada. Kapan itu sekarang? Melalui internet. Melalui televisi. Melalui HP yang semuanya itu, teknologi itu semuanya itu tidak berfungsi dan tidak berguna kecuali karena sinyal yang didapatkan dan dikirim melalui satelit. Kemudian melalui antena-antena yang ada di atas rumah lalu baru kemudian memunculkan gambar yang ada di televisi. Kalau kita pelajari cara proses turunnya sinyal dari satelit yang ada di atas sana itu ternyata itu seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW seperti layaknya turun hujan turun dari atas, silih berganti coba lihat Nabi SAW tidak pernah belajar teknologi tapi kok tahu itu loh Nabi Muhammad jadi jangan kamu pernah merasa bahwasanya yang namanya ilmu agama ini adalah ilmu yang ketinggalan ilmu yang deso ilmu yang Mengajarkan kepada seseorang itu Supaya mundur ke belakang Bukan maju ke depan Siapa bilang Jadi semua ilmu yang dipelajari Oleh Kaum muslimin Di dalam pendidikan-pendidikan formal Itu ada sumbernya Ada Tasbihnya Ada perumpamaannya Di mana? Di dalam Islam Ingat tidak? Masa ada satu orang datang pada seorang ulama Seorang kiai Saya ingin belajar Belajar apa? Belajar ilmu kimia Tidak salah belajar ilmu kimia sama kiai Tapi yang namanya kiai Ilmu itu bukan milik Perorangan, bukan milik pergolongan Bukan milik benua Bukan milik negara Tapi ilmu itu milik Allah Yang mereka ketahui itu kan ilmu Allah Yang diberikan Allah lebih tahu lebih daripada itu semuanya. Teknologi itu sampai ke mana sih? Tingginya teknologi, hebatnya teknologi enggak bisa memikirkan dan mematahkan kok bisa yang namanya planet-planet di atas sana itu enggak pakai diisi bensin tapi mereka itu bisa berputar begitu rupa. Ayo coba. Kok bisa ya namanya langit itu rata menutupi bumi semuanya. Dalam keadaan enggak ada tiangnya. Kok bisa? Gimana caranya? belum ada bangunan yang semacam itu. Ayah coba, mana ada bangunan seperti itu? Coba kita bikin bangunan tanpa ada tiang, lalu kamu ada di dalamnya, pasti terkubur. Nah, tapi Allah Ta'ala. Coba, kalau semua langit itu, sudah kiamat, jatuh, jauh, langitnya yang jatuh, planet yang ribuan, bahkan jutaan di atas sana, kalau kemudian berbentur, jatuhnya ke mana? Bumi. Bumi yang paling kecil, planetnya. Nah, coba, Nah, itu ilmunya Allah Jadi sangat luas Banyak ilmunya Allah Ilmu Allah berkaitan dengan angin Banyak Ingatkan apa yang diperagakan oleh Al-Habdi Abdurrahman Bilfegih Yang dikatakan oleh gurunya Dijuluki dengan alamat dunia Gurunya sendiri yang menjuluki alamat dunia nah, Ini yang luar biasa Ini yang harusnya kalian cari Dan kalian usahakan Gurunya sendiri muji nah, Tapi kalau kalian itu hanya membesarkan guru Saya so, ini muridnya Fulan loh Itu bukan sesuatu yang besar Sesuatu yang besar itu kalau Sumpama, kamu itu berada dalam hati guru kamu. Itu yang hebat. Tapi kalau guru kamu yang berada dalam hati kamu itu biasa. Tapi lebih baik daripada yang tidak sama sekali. gitu Coba lihat. Beliau itu pernah waktu akan meninggal dunia. Beliau berpesan kepada putra-putrinya. Di dalam hatiku ini ada 16 macam ilmu. Aku akan berpisah dari dunia ini dan tidak ada satu pun di dunia ini yang mempelajarinya. Artinya dengan meninggalnya Al-Habdi Abdul Rahman. Belum maka telah berangkat bersamanya 16 ilmu yang belum sempat diajarkan. Ilmu apa? Banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah datang seseorang dari Maroko kepada Al-Habdi Abdul Rahman. Bekas pijakan tanahnya itu dipegang, dilihat oleh Habib Rahman, lalu dilihat dilepaskan begitu. Lalu dia katakan, kamu dari Maroko? Iya. Kamu punya guru namanya Fulan? Iya. Sekarang guru kamu ini sekarang sedang dilianglahatkan di dalam kuburnya. Dicatat oleh orang itu tanggal berapa, tanggal berapa. Subhanallah ketika pulang balik ke sana, ternyata benar seperti yang ditanggalkan oleh Habib Rahman sehingga pada waktu itu dia kata Habib, apakah itu dengan kasyaf kasyaf itu adalah suatu pemberitahuan Allah kepada para awliya -nya. apa jawaban dia tidak, itu adalah dengan ilmu ada ilmunya, ilmu apa? ilmu tanah jadi sampai tahu namanya tahu, dengan tanah itu namanya tahu suatu waktu angin keras, kencang diambilnya daun yang sudah berjatuhan ke bawah, ambil satu daunnya pegam gitu dilepas. Kemudian jatuh berlahan ke bawah. Lalu beliau katakan, "Ini maknanya sebentar lagi akan akan akan turun hujan yang sangat deras sampai menyebabkan banjir dan banjir itu akan selesai dan berhenti pada ondak-ondak yang ketiga dari Masjid Al-Rahman As-Sa'ir." lama kemudian, turun hujan deras. Begitu turun hujan yang deras Akhirnya menyebabkan banjir, dan banjirnya itu kemudian berhenti tepat pada ondak-ondak yang ketiga. Lalu berhenti, kemudian surut-surut-surut dan habis. Sesuai dengan apa dikatakannya. Lalu kemudian si murid bertanya lagi, Guru, apakah itu dengan karomah? Apa jawaban beliau? Galu tidak, itu dengan ilmu. Nah berarti itu kan ilmu angin itu namanya. Tadi ilmu tanah. Jadi banyak yang hal yang tidak tahuan seperti guratan tangan ini. Antara tangan kita dengan tangan yang satu yang 2000 ini yang ada di Musala ini, sama apa tidak? Antara satu guratan tanah guratan tangan, yang satu dengan yang lainnya di kota Bangil yang sekian puluh ribu itu, sama apa tidak? Sekian puluh juta yang ada di Indonesia ini sama apa tidak? Sama yang empat setengah miliar di dunia ini sama apa tidak? Itu hebatnya. Kalau kita bikin Pabrik dengan cara seperti itu, bangkrut pabriknya. Cetakannya harus sekian juga. Lihat coba. Handphone, produk handphone. Ini. Sama. Persis. Cuma warnanya aja beda. Produknya sama. Komponennya sama. Luarnya, dalamnya sama. Kalau beda, rugi mereka. Tapi Allah Ta'ala beda. Satu dengan yang lain beda-beda wajahnya. Itu ilmunya siapa? Kok bisa diciptakan seperti ini, seperti ini? Walaupun kembar pun ada bedanya. Nah, kok bisa? Gimana cara bikin kembar? Emang ada ilmunya? Ya, ada selain itu ilmunya Allah. Sama ilmunya Allah. Nah, jadi, yang semacam ini banyak hal yang perlu digali daripada, il, daripada kenyataan hidup ini banyak hal. Tapi itu semua berkaitan dengan ilmu Allah. Oleh karenanya, jangan pernah meremehkan yang namanya aulia yang pernah meremehkan yang namanya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sibuk mempelajari ilmu tentang medis. Walaupun sebenarnya diprakarsai oleh Ibnu Sina yang mereka kemudian anggap salah satu daripada tokoh mereka. Namanya pun dicuri dan dibasa Inggriskan. Tapi tetap itu tidak bisa dinafikan. Pertama kali yang menemukan listrik itu bukan mereka, itu kan muridnya seorang Alim seorang tokoh daripada kalangan muslim hmm. Jadi sebenarnya yang menjadi tokoh-tokoh di dunia ini adalah muslim nah, Coba lihat Guru, saya mau belajar ilmu kimia Tahu kan ilmu kimia? Ilmu kimia itu merubah sesuatu menjadi sesuatu Merubah sesuatu menjadi sesuatu, itu ilmu kimia Oh gampang katanya Benar kamu belajar itu? Benar guru Oh gampang kamu harus jalankan syaratnya saja. Apa itu syaratnya? Kamu harus khidmat kepada-Ku. Setiap saat apa yang menjadi kebutuhanku, kamu harus siapkan. Air uduhkhu, tempat sholatku, baju-bajuku dan sebagainya kamu cucikan. Dan kamu nggak boleh putus uduh. Uduh terus, nyambung. Batal ambil uduh lagi, batal ambil uduh lagi. Sholat dua rakaat setelahnya. Baik guru Sudah setahun bersama guru itu Tiba-tiba Seperti biasanya dia mau ngambil air Untuk gurunya, gurunya. Begitu dia mau ngambil Timbanya itu airnya kena tangannya Berubah jadi emas hmm. Berubah jadi emas Kamu kata ya Allah ya, Itu kan kalau kamu ya Bukan ya Allah Alhamdulillah Kaget dia. Dia yang mengatakan, Allah, kok jadi kayak gini? Mem, begitu jadi kayak begitu, apa yang terjadi? Langsung dibuangnya, dilepaskan kembali. Nah, kalau kita ketemu sama orang itu, dasar bodoh, dasar gila. Coba nah, lihat. Akhirnya apa? Sudah. Dia langsung pergi ke gurunya. Guru, ada sesuatu yang aneh terjadi. Apa itu? Ketika aku seperti biasanya mengambilkan air untukmu, untuk-untukmu, Tiba-tiba air yang aku pegang itu berubah menjadi emas. Maka kata guru itu, "Ah, sekarang kamu sudah selesai dan mencapai tingkatan yang paling tinggi daripada ilmu kimia. Apa yang kau pegang akan berubah seperti yang kamu inginkan." Ini yang paling enak, enggak pakai ngafal-ngafal rumus-rumus dan sebagainya. Harus kuliahnya ternyata ngapain. Itu loh. Jadi semuanya ada. Ada lagi satu orang Belanda dia itu merasa bangga dengan keilmuan yang diciptakan oleh orang-orang Nasrani. Dia berbisik-bisik kepada temannya, Butu -Butu di sampingnya ada Habib Syekh Putih yang dari Surabaya itu. Dia katakan kasiannya orang Islam ya. Orang Islam itu ibadahnya bagus memang tapi bodoh. Enggak ngerti teknologi. cuma sebagai pengguna, pengkonsumsi, tapi gak bisa buat dikatakan begitu coba lihat televisi siapa yang buat radio siapa yang buat dikeraskan suaranya maksudnya biar dia dengar Habib Syed ini apa katanya Habib Syed? Ah, kami juga bisa apa yang kami gak bisa kami juga bisa bahkan kami bisa melakukan apa yang kalian gak bisa kalian kalau mau lihat televisi itu kan harus pakai listrik dulu kami gak pakai listrik Paling tidak harus ada baterainya dulu Atau membutuhkan waktu yang lama Kami gak butuh waktu yang lama Kamu pengen tahu? Goliah Mana buktinya? Sini dibuka lengannya Bukti dibuka lengannya situ dalamnya ada televisinya hmm. hmm. lihat, Ternyata apa? Yang dilihat itu adalah anaknya yang belajar di Australia sana Ini anakmu kan? Ini anakmu kan? Gali, iya, kok bisa? Gitu. Dipegang, Habibnya dilihat kali Nyambung sama listrik kali Tuhan, jantan tidak nyambung sama listrik Gal, ini mungkin sihir ini Katanya dia, ayo coba Kamu tulis surat, aku sampaikan kepada dia Ditulis, surat kertas Sudah ini saja, Gali ya Masukkan ke dia Sebentar lagi diambil lagi ini jawaban dari anakmu, kaget ya, persis sama persis tulisannya dia. Dengan apa ini? Teknologi apa? Ini teknologi baru yang diciptakan orang Muslim. <Syukur> em? Eh? Nah, itulah. Nah, jadi mereka bikin penelitian sampai bermiliar-miliar rupiah habis sampai triliunan habis hanya untuk mendapatkan suatu penelitian kalau orang Muslim nggak pakai penelitian penelitian tinggal mau aja lahumayasyauna inda robbihim itu loh yang kalian harus cari itu yang harus kalian cari tapi bukan digunakan untuk diri sendiri tidak kita akan gunakan untuk apa untuk menyenangkan Rasulullah SAW <tik> Rasulullah tidak pernah bahagia Rasulullah tidak pernah bergembira Rasulullah tidak pernah senang Kecuali kalau ada umatnya Yang mau mengikuti dengan ajarannya Kamu datang Sama orang yang pemabuk tuh Begitu melihat kamu berubah jadi orang soleh Ini yang diinginkan Nabi Muhammad coba lihat ingat ceritanya Habib Ali Habsi Bersama seorang Habib Tapi Habibnya itu salah jalan Rambutnya gondrong Megangnya senjata terus Ya dalam muka senjata Bebas maksudnya apa ketemu sama seorang masyaikh muridnya Habib Ali Habsi berbincang-bincang dengan seseorang akhirnya dia katakan mau kemana kamu, aku mau ke Habib Ali Habsi mau belajar kepadanya maka yang diajak ngomong itu berkata, ini loh Habib juga ini loh Habib juga akhirnya kata orang itu ya ini Habib, ya bukan Habib ini sih Bukan Habib tapi sapi. <laughs> Marah dia, <laughs> dibilang sapi. Emang enak dibilang sapi gitu. Mana deh Habib kayak begini. Habib itu kayak Habibku, Habib Ali Habsyi. Itu Habib. Kalau kayak gini sih bukan Habib nih sapi. Marah dia Enggak nggak terima, Enggak terima. Nanti mau tahu Habib yang benar. Ayo ikut aku. Nibawa ke Siwon untuk bertemu dengan Habib Ali Habsyi akhirnya apa, muridnya ini berteriak Habib, Habib, aku bersamaku ada seekor sapi yang ikut bersama <SILEN> dia buka jendelanya, sekali dia di atas loteng dilihat sama dia, dia lihat langsung nangis, nangis, nangis, nangis tobat, tobat, tobat, langsung jadi muridnya Habib Ali Habsi waktu itu juga gak mau bisa sama Habib Ali Habsi, khidmat sama Habib Ali Habsi, tiga bulan Tiba-tiba pas datang, Mata Al Habib Ali Hafsidah sedang mengajar begitu, Beb, Saya izin dulu ya, kenapa? Saya mau sholat di Mekah. Naik di atas jadah, Shh. Mekah. Itulah. Ini, ini yang namanya kimia yang betul-betul. Orang yang tadinya merokbal, yang tadinya maksiat, berubah jadi orang yang Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Nggak usah karoma-karoma yang lainnya. Karomah yang paling besar itu adalah merubah seseorang Yang tadinya orang yang tidak benar menjadi benar Yang tadinya bukan ahli tahajud jadi ahli tahajud Yang tadinya ahlaknya tidak baik jadi ahlak baik Yang tadinya bukan cinta kepada Muhammad jadi cinta Itu adalah karomah yang paling besar Itu yang kita inginkan Kalau karoma-karoma berkaitan dengan mengadakan sesuatu Meniadakan sesuatu Menggandakan sesuatu Dan lain sebagainya itu ada Orang sihir juga bisa Tukang sihir bisa Bukan itu yang kita inginkan Nah itu loh maksudnya Jadi jangan kita itu meringankan Atau meremehkan Menghinakan ilmu-ilmu Yang dihasilkan Nabi Muhammad SAW Tidak ada suatu ilmu Sampai saat ini Kecuali dalam keadaan Masih direvisi Kenapa demikian? Karena kadang-kadang tidak sesuai Dulu sesuai Sekarang tidak sesuai Dirubah lagi sama seperti Undang-undang 45 itu KUHP itu Itu kan selalu ada Sidang, sidang paripurna Untuk apa? Untuk merubah Suatu aturan yang sudah dibuat Dahulu oleh Para Pendahulu-pendahulu Anggota legislatif Maupun eksekutif Ya kan? Kenapa harus seperti itu di update? Terus. Kenapa? Karena sekarang tidak sesuai ini aturannya jabat lihat aturannya Nabi Muhammad. Dari zamannya Nabi, zaman Jahiliyah. Sesuai zamannya tabi'in, sesuai zaman tabi tabi'in, sesuai zaman tabi i, tabi tabi'in, sesuai sampai sekarang pun sesuai. Dan tidak berubah. Yang mau mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Sayyid Sufyan As-Thauri, yang mau mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan Sayyidina Imam Ghazali, yang mau dagang kemuliaan seperti kemuliaan Imam Haromin, maka tempuh seperti yang ditempuh, maka pasti kita akan mendapatkan sepertinya. Tak berubah, tak berubah. Konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kalau kita itu baik selalu, ahlak yang baik, tidak ada salah sama orang, maka kita akan bahagia hidupnya. Tak akan berubah, tak akan berubah terus. Kita ingin bahagia, kita ingin aman hidupnya. Kita ingin sentosa, kita ingin sejahtera. Caranya gimana? Jalankan konsepnya Nabi. Nggak ada konsep Nabi yang membawa kepada keburukan itu, nggak ada. Orang yang pakai jilbab, rapi, terjaga, aman, sentosa. Tuh. Kenapa? Sampai orang yang jahat pun yang suka melihat kepada wanita-wanita yang bersolek itu dengan mata-mata keranjang ataupun mata pimpong itu. Apa? Nah, itu kalau sedang lihat ada anak yang pakai jilbab, apa yang dilakukannya? Eh jangan jangan ganggu. Dia itu lain dekat sama Allah, takut, segan, tu. Apalagi yang pakai cadar, lebih segan lagi, terjaga. Nggak menimbulkan syahwat, nggak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Terjaga aman. Kenapa orang itu mau berbuat? Ah, karena melihat. Nggak ada orang berbuat kecuali karena melihat nggak ada spontanitas begitu, iya ada, tapi sedikit. tapi yang banyak itu karena melihat. Nah, jadi semua diajarkan Nabi Muhammad SAW bawa kebahagiaan. ada satu orang nggak pernah ada salah sama orang, nggak pernah bikin masalah dengan orang, nggak pernah menzalimi orang. lalu dia itu dizalimi oleh orang lain, yang bela berapa? banyak apa tidak? yang melakukan kezaliman kepada dia yang menyesal apa tidak? pasti menyesal. Itulah hakikat dia belajar Nabi Muhammad. Jangan ikuti setan. Setan suruh marah, jangan marah, enggak. Anak mengikut Nabi Muhammad. Dan kita dijalimi, sabar. Kata Nabi Muhammad sabar. Kata setan balasnya. Kata Nabi Muhammad begitu kita sabar kita terangkat derajatnya. Terus, terus, terus. Emang kesempatan ada dua kali. Dia ada kesempatan dua kali. Kalau sumpah lampu ini mati, ya gelap apa tidak? Nanti di kuburan lebih gelap. Emang sama siapa? Siapa yang mau menemani kamu nanti? Tidak ada. Tidak ada yang mau menemani kamu. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kita sendiri yang menyelamatkan. Habis itu yang namanya, tidak enak sama orang. Pem, orang itu kok gitu sih? gitu, Tidak ah, ada, semua itu hilang semuanya. Yang pedulikan. Tapi yang harus kita terapkan di dalam kehidupan ini adalah, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ketika malaikat Jibril dipaksa, Malaikat Jibril memaksa kepada Muhammad untuk supaya berdoa dengan yang tidak baik kepada ahlu ta'if. Muhammad, engkau disakiti. Engkau dilukai. Engkau berdarah-darah di semua tempat, di badan kamu. Doa. Ini kesempatan. Itu sekarang dua malaikat yang menjaga gunung itu datang untuk mendengarkan perintahmu. Nabi Muhammad tidak malam. Justru Nabi Muhammad itu mendoakan kaumnya. dengan mengatakan, Allah ma'filigami fa'innahum ga'ilamun ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Mereka begini kan mereka tidak tahu aku. Orang yang tidak tahu ya dimaklumin. Kami juga nggak tahu. Sama seperti anak baru, sebulan yang lalu masih banyak orang kalau setjalan, ya kan? Jalan juga di depannya selewaran, ya kan? Nggak tahu siapa Ustaz nggak tahu Tata Kerama, ya kan? Sekarang ada yang kayak gitu. Ah setelah tahu nggak? Bagaimana kita akan menyalahkan orang yang tidak tahu? Terus tugasnya siapa gimana? Kasih tahu Jangan langsung menyalahkan Kasih tahu dulu Kamu tahu tah Kalau ada seorang ustad itu disunakan Untuk kita hidup berdiri Menghormati Memuliakan Itu alatnya sahabat Nabi Pada Nabi Muhammad Oh gitu tah Iya gitu Oh kalau gitu Saya setiap ada ustad yang lewat Saya akan bangun. Gitu loh Kecuali kalau Saya sudah tahu Tapi saya gak suka sama yang namanya ustad Ah baru kamu tegar Dia kan gak ngomong gitu Justru dia itu belajar di sini, karena dia mau belajar pada Ustaz. Macam itulah. Nah itu yang, yang diterangkan Nabi Muhammad. Lalu beliau ketika sudah mengatakan demikian, menolak permintaan Jibril untuk mendoakan yang tidak baik kepada umatnya. Di saat itulah kemudian dipaksa lagi, dipaksa lagi oleh Jibril, langsung Nabi SAW berkata, malam yakun ale yaqub dan ubali. Yang penting kau ridho, Ya Allah. Yang penting korido, aku tidak peduli semua orang, diriku mau hancur, diriku mau luka, diriku mau tersakiti, diriku mau didalimi, enggak peduli aku, yang penting korido. Tapi kalau engkau harus aku berdoa, karena itu ridomu, aku akan berdoa. Tapi Allah taala itu mengajarkan kita bukan seperti itu. Adbi <tik> is sayy alhasanatam wa kholikin nas bi kholikin. kalau saja kita bisa melakukannya nekmat Ada orang jahat pada kita, nah, ini tantangan. Dia saudara kita, dan kalau kita tidak berusaha menyelamatkan dia, berarti kita bukan mu'min. Kenapa dia itu bisa jahat kepada kita? Karena dia itu terpisiki. Dia terpengaruh dengan pengaruhnya setan itu, yang terkutuk itu, yang kurang ajar itu. Jadi yang merubah orang jadi jahat, yang merubah orang jadi marah, merubah orang jadi suka menzalimi orang lain, itu setan. Selamatkan dia. Lihat bagaimana Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin ini. Beliau matakan, unsur dolim wal madlum. Bantulah orang yang zalim. Bantulah juga orang yang mazlum. Hajib. Ini ajaran benar apa tidak? Kalau sekarang dikatakan, masa ajarannya Nabi Muhammad kayak begini? Kita disuruh bantu sama orang yang dizalimi? Jelas. Tapi kalau suruh bantu orang yang zalim, orang yang zalim kita bantu. Ini enggak salah tah. Apa, enggak salah ucap Nabi Muhammad atau keceplosan kali itu ditanya oleh sahabat Nabi Ghalil Rasulullah kalau kita membantu orang yang dizalimi, jelas tapi kalau membantu orang yang dizalimi, bagaimana caranya Rasulullah maka kata Muhammad bantulah dia supaya tidak menzalimi orang bantu dia supaya tidak menzalimi orang karena dia tidak tahu kalau menzalimi orang itu suatu waktu dia akan dizalimi, apa yang dilakukannya itu akan menyebabkan dia itu sengsara dia tidak tahu, kasih tahu tidak Wa majazza'ul ihsan illal jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun. Pasti itu enggak mungkin meleset. Enggak mungkin meleset. Ingat kan bagaimana ceritanya bawang merah dan bawang putih? Iya. Bawang merah dikupas, bawang putih jadi kupas, lalu digoreng jadilah makanan. Nah, itu kan ceritanya kan? Iya kan? Ya sudah, kalau sudah itu ceritanya selesai sudah gitu kan tapi cerita yang ada di sinetron itu loh yang judulnya temanya itu bawang putih dan bawang merah. Kenapa sih bawang merah itu selalu tidak baik? Karena bawang merah itu kan bikin mata menangis. Bawang putih tidak. Ya kan? Bawang merah itu kan baunya enggak enak. Kalau bawang putih mending Mending masih Tapi kalau bawang merah Jangan Gak enak Apalagi makanya hati-hati Jangan suka makan bawang Berlebihan Kalau gak dibutuhkan Kalau dibutuhkan jadi masalah Kenapa masalahnya ini Kita itu kan manusia Bukan bidadari Apa yang kita makan itu diproses Jadi kotoran Jadi keringat nah, Kalau keringatnya bidadari itu Parfum Harum tapi kalau kalau keringat kamu, emak hmm, kan aromanya cuma ada tiga, aroma lemon, aroma lidah buaya, aroma terasi. <laughs> hmm. nah, jadi harus lihat-lihat dulu yang kita makan. Kalau kita nggak ada suami nggak jadi masalah makan apa saja. Tapi kalau ada suami, Ya terlalu banyak makan terasi jangan terlalu banyak makan bawang jangan terlalu banyak makan petai jangan terlalu makan jengkol nah, jangan jangan terlalu banyak makan pas malam MP misalnya akhirnya makan telur asin 7 buting misalnya <tik> <tik> akhirnya apa? kentutan terus bentar-bentar <tik> misi dulu ya masuk kalau mandi dikerasin suaranya jangan nggak kedengaran sama suaminya gitu lah ntar tunggu ya masuk lagi di ya ini <gih> orang kayak gimana suatu waktu akhirnya ngapain sih didengerin itu gitu <gih> hey. nah. ngerti nggak itu loh maksudnya jadi jaga diri nah, karena kita masih manusia Manusia Itu bawang merah, bawang putih Yang jahat siapa Yang sabar siapa Tanyaannya adalah Yang bahagia siapa Yang merana dan sengsara siapa Itu sudah pasti Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Sampai sekarang Gak bakal berubah Kok mau dibombongi setan itu Emang kamu dibayar berapa sama setan Mau ikuti setan Serih bilang Jangan ikuti setan Jangan bohong Bohong Jangan ngantuk di kelas Jangan ngantuk di majlis taklim Ngantuk Ini kan semua menyebabkan sengsaraan Semacam ini Siapa yang bikin ngantuk Maksudnya apa Tujuannya supaya dia tidak dengar Tutup Tutup Tutup Jangan dengar Apa maksudnya Itu maksudnya Supaya tidak dengar Jadi Kenapa ilmunya Nabi Muhammad itu Keramat Sakti Mandraguna Ya dibawa sama ustaz, sama ustazah, sama guru-guru kalian itu bukan ilmu yang mereka, bukan Ilmu yang Nabi Muhammad kita cuma menyampaikan sumbernya itu dari Nabi Muhammad semuanya Indah Dan ajarannya semua rahmatin alamin Rahmat kepada suami, rahmat kepada anak, rahmat kepada tetangga, rahmat kepada setiap muslim, rahmat kepada setiap manusia, rahmat kepada setiap binatang Rahmat kepada semuanya, itu ajaran Nabi Muhammad nggak ada lebih dari itu nggak ada kita harus bangga bangga harus bangga alhamdulillah kita itu mendapatkan taufik menjadi umatnya nabi muhammad alhamdulillah kita mendapatkan taufik untuk menerapkan ajarannya nabi muhammad dan semoga kenikmatan itu disempurnakan allah taala nanti kita dibangkitkan bersama nabi muhammad itu yang kita harapkan nah sekarang ini masalahnya bukan di dalam alam pembalasan tapi di dalam alam amal di dalam amal di dalam alam ujian. Kamu diuji. Berhak apa tidak untuk mendampingi Nabi Muhammad? Di akhirat nanti ada dua. Ada surga dan neraka. Di akhirat nanti ada dua teman. Nabi Muhammad sama Fir'aun. Pilih yang mana? Gampang saja. Kan? Milih Nabi Muhammad ya harus berat. karena Kenapa surga itu tidak mudah? Kamu orang yang kiri. Tiba-tiba anak ingin punya handphone. Tidak usah segap. Ya kiri mau punya harapan kayak begitu. Ya kerja dulu, biarkah kamu banyak uang dulu, baru beli Bisa beli kan mahal, tapi harus kerja dulu kamu Nggak bisa, nggak punya uang, nggak punya apa Satu berapa itu HP-nya, ngapain tanya? Mau beli? Kalau sama punya uang, silahkan tanya Nggak punya uang, ya hanoi tanya berapa itu? Fuduli itu namanya Eh sama seperti itu, terapkan dalam kehidupan kita, surga itu mahal Allah Taala Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya ala ala apa artinya ala hey umatku hai sahabatku hai gerangan siapa saja engkau inna sil atallahu liya barang yang dijanjikan oleh Allah Taala dalam terang saksi ini sangat mahal sampai diulang dia kali hey manusia ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Taala itu mahal harganya Diulangi lagi apa tiga kali. Hai manusia. Ketahuilah bahwasannya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan transaksi kamu dengannya itu sangat mahal. Kapan kita buat transaksi? Sebelum kita itu lahir sudah dibikin transaksi. Coba lihat dalam Al-Quran. Semua manusia. Semua manusia itu sama-sama sudah diambil perjanjian Allah Ta'ala sebelum muncul di dunia. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari umat dari Nabi Adam sampai hari kiamat seperti itu semuanya. Dan mereka kita, pada waktu itu nurroh sedang menyanggupinya dan mengatakan iya kami akan beriman kepada kepadamu ya Allah dan kepada Nabi Muhammad. Eh begitu keluar nggak beriman. Itu loh maksudnya, itu transaksi itu loh. Artinya beriman apa tunduk? Katanya nggak beriman. Misalnya apa? Eh, saudagar sudah datang loh. Saudagar datang untuk apa? Ah, tapi dia asik masih makan-makan. Nah, kamu itu beriman nggak sih? Percaya nggak sih kalau saudagar datang? Kau percaya? Tinggalkan ini semua, tinggalkan. Ayo, kita datang. Itu loh maksudnya. Ikuti perintahnya, ikuti ajarannya, terapkan apa yang menjadi perintah dan sunnah-sunnahnya itu terapkan dalam syariat kita, pasti kita bahagia. Jadi perumpamaannya Nabi Muhammad itu katanya. Perumpamaanku dengan umatku Seperti seseorang Yang membangun suatu rumah yang sangat indah Biasanya orang kan kalau sudah membangun rumah Maka diundanglah manusia untuk membuat selamatan Di rumahnya kan Karena selamatan rumah bah, baru Itu maksudnya Ya kan, di situ ada jamuan, di situ ada makanan, di situ ada minuman dengan segala macam warna. Kemudian si pemilik rumah mengutus suatu atusan, kamu datang ke ini, kamu datang ke itu, kamu datang ke bulan, kamu datang ke bulan, bulan, bulan, bulan, undang, Suruh datang semua ke sini. Akulah pesuruhnya. Allah yang punya rumah itu. Siapa yang ikut aku, dia akan masuk ke rumah itu dan akan makan dari makaran itu. Siapa yang tidak ikut aku, maka dia tidak akan masuk dalam rumah itu. Dan dia tidak akan makan dan menikmati isi hidangan itu. Kullu abah. Semua umat aku akan masuk surga, kecuali yang menolak untuk masuk surga. Ada yang mau menolak di sini? Rasulullah mengatakan, jangan tidur di majelis taklim. Ada yang menolak? Ada yang mau menolak? Bangun, bangun nih teman kamu. Jangan mau. Jangan ikut setan, saudaraku bangun. Sini kamu pindah sini. Situ ada setannya. Begitu kamu pindah, jangan. Kamu yang ngantuk. Nanti gak? Orang yang ngantuk itu jangan dilihat. Kenapa bisa ketularan? Jadi orang melihat orang ngantuk, ngantuk juga. Melihat orang sedih, sedih juga. Melihat orang senang, kalau begitu, kok idahnya kenapa kita tidak bikin senang dunia? Caranya gimana? Senyum. Tebarkan senyuman pasti indah seluruh dunia. Senyum pada siapa pun? sih Jangan Kamu sudah jelek Bikin begitu lagi Tambah jelek jadinya Jadi kalau orang jelek Senyum itu kan bagus Masih mending gitu loh Fem giginya Tapi asalkan sudah sikatan gigi gitu ya nah, Tapi kalau sudah jelek Pas ditambah ahlaknya tidak baik ah Jadi ini loh Ajaran Nabi Muhammad Jadi semua ajarannya itu baik Dan mengandung hikmah Oleh karenanya sekarang kita harus Mengakui bahwasannya Masing-masing mempunyai hak Dan kita tidak menggubris Apakah yang punya hak itu Mau balas kita Dengan kita laksanakan haknya atau tidak Kita tidak peduli, kenapa? Kita melakukannya semuanya karena Allah Dan pembalasan yang kita harapkan Hanya dari Allah, bukan dari manusia Tugas kita itu bukan Untuk menunggu balasan Tugas kita itu adalah Untuk mengerjakan Ingat, tugas kita semuanya sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah ditugaskan untuk berbuat. Dan tidak pernah diperintahkan oleh Allah maupun Nabi Muhammad untuk menunggu balasan daripada apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena balasan kita bukan di sini. Kalau balasan kita itu di sini dengan apa yang kita lakukan sangat-sangat sangat tidak sinergi dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, Ala Inna silatallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala kepada kalian dengan sabar. Solat ima waktu, sabar. Bangun malam, sabar. Tidur dengan sunnah Nabi. Sabar makan dengan sunnah-sunnah yang -sunnah dijanjikan Nabi Muhammad. Itu mahal. Sabar menghadapi perlakuan teman-teman yang tidak baik, sabar melaksanakan semua ketetuan Allah, itu harganya itu mahal. Apa itu harganya surga? Tahu surga? Tahu surga? Ustaz tidak tahu, masya Allah. Kalian tahu semuanya? Surga itu kata Nabi Muhammad hanya bisa disifatkan dan belum diketahui. Mala aynun ro'ad wala udunun samiat wala khatar ala qalbi basyar itu sebaik-baik sifat daripada surga enggak pernah dipandang oleh manusia yang kau pandang itu indah surga lebih indah yang kau pandang itu tampan luar biasa surga yang dari surga yang lebih tampan yang kau pandang bahwasanya itu adalah sangat memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di surga lebih dari itu Nggak pernah terlintas, di dalam hati orang nggak pernah terlintas Jadi nanti begitu kita masuk surga, yang ada itu cuma bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur nah, Cuma masalahnya Setiap orang punya nikmat itu pasti akan diiri Setiap orang punya nikmat, kita punya nikmat sangat besar, nikmat kita apa? Yang paling besar nikmat kita itu adalah kita mendapatkan anugerah yang terbesar daripada Allah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <tik> nabi Muhammad nabi akhir zaman yang mengajarkan semua konsep yang terindah. Dan Ustaz sudah mempraktikkan konsepnya ini kalau benar-benar diterapkan dalam keseharian kita, apa yang enggak bisa kita raih? Orang jahat kita baiki, seperti yang kata Nabi Muhammad, langsung berubah. Hebat. Saya terlalu katakan, Masya Allah, hebat. Iman. Jadi artinya apa? Makanya Ustaz katakan, gak ada yang susah di dunia ini. Siapa yang susah? Asal kita mau, gak ada yang susah. Kita yang menyusahkan diri. Kenapa orang itu sampai kelihatan dalam keadaan susah pikirannya. Sampai mukanya kayak tua dan sebagainya. Kenapa? Karena dia itu gak pasrah pada Allah. Ada orang sampai reaksinya itu menangis, nangis, jingkrak, jingkrak sampai pukul-pukul badan sampai kemudian robek-robek baju dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya kan? Apa hasilnya? Yang sudah ditentukan Allah nggak bakal berubah. Dan dia dapat pahala nggak dapat pahala justru dapat dosa. Apa gunanya? Hah. Sama seperti ini. Besok ujian. Kalau kalian lulus ujian kalian naik kelas. Kalau enggak lulus ujian, ya udah ulangi lagi. Seperti itu kan? Ya. <laughs> enggak naik kelas, artinya enggak naik kelas apa? Ya berarti ulang lagi. Diulang lagi, ternyata enggak naik kelas lagi. Ya diulang lagi, terus. Nah, kita mau mending lebih baik kita capek, ngebun sebentar, tapi kita naik kelas. Atau kita mau rehat, kita mau penjelasan, enggak peduli kita naik, enggak naik, enggak peduli. Tapi kemudian kita akan sengsara, nggak naik-naik. Setiap ada tamu bilang loh, kamu kan dulu berapa tahun lalu kan di sini, iya sampai sekarang di situ, masya Allah gitu. Masalahnya bukan tamu, malaikat yang ikut kamu itu loh. Nasib, nasib katanya malaikatnya. Kok aku diciptakan dan disuruh barengi orang yang semacam ini sih gitu. Seneng banget sama kelasnya. Sampai orangnya berpindah-pindah, berganti-ganti Tetap aja, aja di situ Mau dikulang itu? Nah, tapi kalau orang soleh Setannya yang bilang nasib, nasib Kok aku dapat teman yang kayak begini Dia makan-makan sendiri Minum-minum sendiri Pakai-pakaian-pakaian sendiri Aku telanjang, aku kurus deh Nah biarin mampus loh Karena apa Allah Nabi SAW mengatakan kita itu Supaya memampuskan setan-setan tuh gitu nggak peduli Eh jangan ngomong gitu loh setan tuh dengar nggak peduli silahkan mau balas kita silahkan kita nggak takut karena wa imma wa imma yang zagonna kanaz gunna syaitan nifastain bila himna hei setan kami itu ciptaan Allah kita juga ciptaan Allah kamu pasti masuk neraka kita belum pasti masuk neraka ikut kamu aku masuk neraka nggak mau ikut aku nggak mau ikut Kenapa nasib kamu itu jelek Mukanya aja jelek, hitam Siapa yang mau? Gitu loh, katakan begitu Kalau bangun tahajud setelah berdoa kepada Allah Ngomong, kayak gitu ngomong, biar tahu Kita punya musuh, musuhnya siapa? Setan ini Setan ini gak ada tujuannya Kecuali apa, menyengsarakan kamu Jangan takut Kalau kalau sudah sama setan oh, Ustaz, gak boleh ngomong gitu Ustaz. Nanti setannya marah Gak peduli Kalau setannya marah, silahkan Jangankan setan, iblis itu suruh datang kita tidak peduli. gitu. Yang penting Allah Ridha, Rasulullah Ridha, Guru Ridha, Orang Tua Ridha, Suami Ridha. Selesai. Kenapa? Pasti dia itu akan selamat. Nah, tapi kalau saya ikuti setan, apa enaknya? Nyesel adanya. Ya kan? Marah. Kenapa marah? Setan. Habis marah? Nyesel. Lain lagi dia itu? Apa? Tekor gelasnya dibanting pecah piringnya dibanting juga pecah bajunya dirobek Ro? robek ada yang mau make robek Robe. <laughs> siapa yang rugi rugi di dunia rugi lain lagi kalau kamu lagi marah begitu marah difoto tempelkan dah di mading mau lihat setan nih lihat nih <laughs> rugi rugi orang marah rugi Nah, karena ikut setan ikut setan, makan gak baca bismillah, rugi kenapa kamu harus makan lagi, makan yang tadi sudah diikut dimakan sama setan makanya kan kadang-kadang, kita kalau makan gak baca bismillah, pengen makan lagi, kenapa? karena yang tadi kurang, sedikit barokahnya pengen makan lagi ikut saya setan, gak ikut Nabi Muhammad nikmat makan berdua satu piring, tapi subhanallah baca bismillahirrahmanirrahim Kok bisa cukup kenyang ya kita ya? Alhamdulillah. Itu barokah. Imam Bukhari itu loh. Dia itu kalau setiap hari itu puasa. Kalau buka puasa itu makan satu biji kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Minum deh. Satu tengah air. Malam hari waktu sahur. Ambil satu biji kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Tidak masuk kamar mandi kecuali satu minggu sekali. Coba kamu. Kan satu hari tujuh kali. gitu nah. Coba lihat. Nah, Barokah satu kacang bisa hidup? Bisa. Asalkan baca bismil? bismillah? Ajarannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua ajar Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mau meneliti, meneliti yang semacam ini. Coba lihat ajaran Nabi Muhammad. Praktekkan. Kata Nabi Muhammad. Ittaquillahi sumakuntah bertakwa lah kepada Allah. Semua kewajibannya laksanakan, semua larangannya jauhi, kamu pasti akan aman. Umaytaqilla yaj'allahu makhraja wa yazuk. Betapa takut. Kita bertakwa kepada Allah, betapa takut. Allah yang mencukupinya semua. Umaytawakkal 'alallahi fahuwa. Siapa yang tawakal kepada Allah, yang bertakwa. Saudara. Makanya dikatakan sedemikian, orang kalau bertakwa sama Allah, itu yang pertama aman hidupnya sentosa sejahtera mulia terus adbi iseyy alhasanatamu ada orang yang berbuat jelek ah ini kesempatan anak ingin melaksanakan resepnya nabi ada orang yang ngatain kita ada orang yang mojokin kita ada orang merendahin kita sudah sudah kak, selesai ya sudah Nanti kalau semua mak ada yang kelupaan, saya tambahin lagi, misalnya Oh iya kak, sebentar kak ya, pergi ke koperasi Beli makanan, minuman, kasihkan sama dia ini kak Maaf saya tidak bisa ngasih apa-apa, cuma ini aja kak Nah itu lah Dimarahi, iya kak, maaf saya banyak kekurangannya kak Boleh tidak saya pijitin kakak Kira-kira gimana? Kalau orang mau melaksanakan dengan resepnya Nabi ini. Berubah apa tidak orang itu? Aku kok begini sih. Ada orang bayi yang aku sakitin terus. Berubah. Akhirnya apa? Ikut konsepnya Nabi juga. Setannya yang ditinggal. Kita dapat pahala. Kita mulia. Nanti di, di akhirat kita akan bersandai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu. Kita hidup ini untuk itu. Pem, bukan untuk yang lainnya. Untuk itu. Kalian belajar di pondo ini untuk apa sih? Untuk cari konsep itu. Jadi sedikit demi sedikit terus jalankan konsepnya. Anak harus tidur. Kenapa? Anak harus bangun malam. Kenapa harus bangun malam? Aku harus mendekat pada Allah. Karena ini milik dunia Allah. Yang mengurusi semua manusia. Allah yang menjadikan manusia semua cinta, semuanya benci, semuanya iseng. Itu kan Allah. Gitu. Nanti nggak? Jadi semuanya Allah. Makanya yang kamu lihat itu siapa? Allah. Yang kamu pandang siapa? Allah. Yang kamu pikirkan? Allah. Yang dalam hatimu? Allah yang kamu laksanakan perintahnya. Ya, nah, memat. Manusia apa sih yang bisa lakukan? Semuanya itu Allah. Begitu manusia itu begini, begini, begini Allah semuanya. Mereka tuh ngerang sebab. Jadi sama seperti ini loh. Kalau misalnya kita itu jalan di jalan, diseruduk sama kambing. Hmm, misalnya. Ngerti enggak? Diseruduk sama kambing. Kita marahi kambingnya? Hah? Inda kita marah ya kambingnya kak. Kita jalan, ya. Situ dulu ada tempatnya volley, ya kan? Karena ada netnya itu, net volley itu. Karena lama nggak dipakai, ya ke bawah. Dia main-main, lari, kesandung sama net itu jatuh, blok. Akhirnya dia bangkit, kurang ngajar leh, net leh, ambil netnya pukul-pukul gitu gitu dah emang emang siapa yang menyebabkan net gitu loh ngapain kita mau dibodoh-bodohin sama setan ini pokoknya semuanya Allah Allah yang bikin gerak seperti ini tidak seperti ini tujuannya kita kalau kita sabar naik derajatnya kalau kita nggak sabar diulangi lagi rugi kan kita emang kita ada kesempatan lagi kesempatan sekali waktu yang berlalu itu tidak akan kembali lagi kemarin halah sudah lewat sudah tidak akan kembali lagi kepada kita nah, Itu yang harus kita pelajari ya? Siap untuk mempelajari konsep itu? Ya. Siap untuk menerapkan konsep itu? Ya. Siap untuk bersama Nabi Muhammad? Ya. Di dunia maupun di akhirat? Ya. Nah, besarkan Nabi Muhammad Besarkan Allah Ta'ala Biarkan semua lingkungan ada Nabi Muhammad di situ Dan Biarkan Nabi Muhammad itu mulia Bagaimana caranya? Terapkan akhlak yang baik Sehingga mereka itu merasa heran. Ini hal yang siap. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Hidup Nabi Muhammad di situ. Baik. Bawa tasbih. Apa yang kamu lakukan? Baca salawat kepada Nabi Muhammad. Hidup di tempat itu. Mau masuk ke kamar mandi? Dilihat kamar mandinya? Ternyata kamar mandinya itu gak ada sendalnya. Dia beli sendal, taruh di situ. Kenapa kamu beli sendal? Diajarkan Nabi Muhammad. Hidup kamar mandinya. Hidupkan di semua tempat Nabi Muhammad. Ahlahnya Nabi Muhammad kita terapkan. Kamu dari keluarga yang bukan berasal dan bersumber daripada konsepnya Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu sudah memuliakan Nabi Muhammad. Dan kamu bawa Nabi Muhammad dalam rumah kamu. Maka rumah kamu akan hidup. Akan mulia. Dan kemudian akan selalu digerojoki oleh rahmat. Barokah, inayah, taufik, hidayah. Semuanya itu. Memang. Siapa yang mulai? Kita yang mulai. Jangan nunggu orang lain. Kita yang mulai. Yang paling banyak menerapkan, dia yang paling banyak mendapatkan rahmat. Yang paling banyak melaksanakan, dia yang paling banyak mendapatkan barakah. Nah, jadi akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga dimudahkan untuk kita semuanya. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala, diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan ma'unah, untuk mudah melaksanakan dan menerapkan semua ahlak yang baik. Semua ahlaknya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang terbentengi daripada bisikan setan, yang terbentengi daripada bisikan hawa nafsu yang selalu bisa mengalahkan keduanya dengan kekuatan iman dengan kekuatan takwa, dengan kekuatan hidayah dengan kekuatan inayah dan semoga kita semuanya termasuk dipandang oleh Allah Ta'ala hatinya dengan rahmatnya, hati yang bersih tanpa ada noda, hati yang tidak ada benci, tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada hasad tidak ada iri, tidak ada sombong, tidak ada hal-hal yang dapat mencegah rahmatnya Allah Swt. Allah hadi niat. Wa likul niatin sholihawalamana shol sal al Ya Rabbat ta